You are my treasure く o たくまたくまたくまたくまたくまたくまたく y たくまたくまたくまたく you またくまたくまたくまたくまたくまたくまたくまたくまたくま y a jadi abis interview dan s e r y t h i n g、um, kayak ada vakum 3 bulan dimana kita nungguin newsnya. Dan itu rasanya waktu keterima tuh senengnya minta ampun waktu itu lagi nyanyi. Pokoknya nyanyi di acara TV gitu, terus、um, kayak udah sure banget b a h w I'm not gonna get in gitu. Terus begitu baca, baru baca I am happy to announce a y a i t u udah kayak teriak gitu satu ruangan.、Um, belum baca s a m p a i ujung bahwa I got accepted, baru, baru sampe I am happy. itu kayak udah langsung wah gitu banyak reason sih jadi satu particular reason adalah sebenarnya karena umur aku jadi pada saat aku tiga SMA itu umur aku baru tujuh belas tahun t e m e n t e m e n aku yang lain itu udah delapan belas sembilan belas emang aku waktu masuk waktu masuk SD itu k e c e p e t a n nah akhirnya Uh, m a m p a p a a k u yang masih worried gitu ngirim aku jauh-jauh banget ke luar negeri mereka akhirnya bilang, udah kamu disini aja dulu atau、um, kamu bisa produk produktif selama setahun gitu kamu ada karir nyanyi kamu, kamu ada, kamu ada karir film kamu terus juga apa namanya, buat aku bisa apa namanya tumbuh gitu loh secara mental dan emotionally、uh, supaya bisa mempersiapkan diri juga buat akhirnya kalau akhirnya pergi keluar gitu jadi lebih itu sih reasoningnya Terus juga karena disini aku memang kayak aku bilang tadi, ada, ada karir lah, ada komitmen aku ke label aku gitu. Terus、um, dan aku ngerasa masih banyak banget yang harus aku explore dulu gitu di dunia musik ini sebelum aku pergi gitu. Supaya rasanya kayak aku nanti udah, udah nyobain dua dunia gitu, dunia misalnya dunia entertainment terus nanti aku juga、uh, balik lagi ke dunia akademis. Jadi aku ngerasa wawasan aku akan lebih luas gitu. Iya sih dengan, dengan menyetujui gap year itu sih sebenernya menurut aku itu、uh, lumayan menenangkan mama gitu. Aku、um, maksudnya dalam proses t a h u n ini juga, aku juga building my parents trust gitu. Jadi aku maksudnya aku menjalankan karir aku, aku kerja gitu, aku dapat pengalaman dari kerjanya. Akhirnya mudah-mudahan sih、um, juga tumbuh lebih dewasa, lebih bisa Um, benar-benar aku sih bisa memperlihatkan gitu ke mama bahwa aku udah bisa mulai membuat、um, decisions aku sendiri terus、um, udah bisa kemana-mana t a n a mama juga udah bisa lebih mandiri bisa solve my own problems gitu-gitu sih jadi kayaknya sih itu yang akhirnya meyakinkan mama supaya akhirnya aku bisa pergi keluar、gitu.